Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sula'ala sayyidina Muhammad wa'ala sayyidina Muhammad Buya yang saya hormati dan hadirin-hadirat yang saya hormati Ini Buya eh, mengenai bab siarah kubur eh, Yang saya mau tanyakan adalah ini Al uh, Kebetulan saya ayah saya itu sudah tidak ada Ibu sudah tidak ada Saya berasal dari Brebes aslinya Kemudian Uh, punya istri orang sini dan sudah sudah pindah sekitar empat uh, tahun lebih lah uh, saya sudah dikaruniai uh, dua orang anak yang sering saya berpikir itu bagaimana cara saya berbakti pada kedua orang dan saya istilahnya di sini uh, babnya ziarah kubur dan saya itu jauh bu, ya, dari kubur uh, ayah dan ibu saya ya, di Brebes. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur jika anda punya kesempatan dan ada riski. Eh? Kalaupun anda tidak bisa, yang penting ini loh. Berbakti kepada orang tua dari jauh. Atau orang tua yang telah meninggal dunia. Lakukan tiga hal. Yang pertama adalah, jangan anda berdoa. Kecuali orang tua dibawa di dalam doa-doa anda. Lupakan sekali saja ini khawatir hati kita tidak nyambung. Doakan tak pakai modal. Kenapa kita lupa? Kita lupa karena hati kita tidak nyambung kepada orang tua. Doakan dan doa untuk orang tua adalah Allah mafir lahum. Allah mafir lahuma warhamuhuma. Seperti disebut dalam Robbir hamuhuma, Robbi fir lahuma. Warhamuhuma kamar Ampunilah beliau-beliau ya Allah dan berikan kasih sayang muka kepada mereka. Seperti Engkau berikan kasih sayang, seperti mereka berkasih sayang kepada kami di saat masa kecil kami. Ini doa yang pertama, dan doa yang banyak semoga dilapangkan kuburnya, dimasukkan surga Allah, diangkat derajatnya. Yang kedua adalah, jika kita mendapatkan rizki, tentu ini hampir, kalimat ini kami sampaikan kepada orang yang betul-betul niat ingin berbakti, mungkin penyesalan dulu waktu hidup tidak sempat berbakti giliran meninggal dunia baru bisa ngaji sadar, lalu ingin berbakti tapi sudah meninggal <tuh> gimana caranya kalau anda mendapatkan rezeki, jujur, misalnya gaji 3 juta lalu anda menyesal pernah berbuat salah kepada orang tua setiap bulan 3 juta jujur sekarang, kalau orang tua anda hidup di samping anda kasih berapa potong sesuai dengan Kader itu sedekahkan, infakan, niatkan untuk orang tua. Diniatkan untuk orang tua. Apakah untuk masjid, pesantren, yatim piatu? Kita niatkan untuk orang tua. Nah, biasanya yang pertama gampang, giliran yang kedua ini mikir, karena tidak sambung dengan orang tua. Ini potong misalnya, kalau 3 juta saya kasihkan tiga ribu, baik tiga ribu keluarkan, anggap saja orang tuaku masih masih hidup akan saya beri dan nyampe kepada orang tua yang demikian itu kemudian juga adalah amal-amal yang pernah kita lakukan ndaknya kita hadiahkan kepada orang tua inbab ihda utawab yang disepakati oleh para ulama jadi habis baca Qur'an ya Allah semoga Qur'an yang aku baca ini ya Allah aku yang dulu ngajari bapakku ya Allah yang nyuruh ngaji bapakku sekarang bapakku sudah meninggal aku sudah hatam satu juz, satu 30 juz ya Allah sampaikan bahalanya kepada orang tuaku ya Allah nyampe ini yang kedua yang ketiga adalah Bukan secara kuburnya yang penekanannya. Yang ketiga adalah menyambung silaturahmi orang-orang yang pernah dibaiki oleh orang tua kita. Minabariil biri silaturahmi termasuk begti yang sangat begti adalah menyambung silaturahmi orang tua. Jika orang tua dulu kalau lebaran ngasih sarung ke tempat yang sana, lanjutkan ngasih hadiah sana, lanjutkan. Termasuk di antara orang yang paling dekat dengan orang tua kita adalah anak-anak. Orang tua kita atau yang namanya apa? Sau, saudara kita. Makanya kalau ada orang mutus tali persaudaraan ini durhaka sama orang tua. Apalagi berebut waris ini. Kalau orang berebut waris, na'udhu billah. Biarpun dijarah kubur ke bapaknya setiap hari nangis ya. Nangisnya malah gak karu-karuan nanti dosa. Biarpun setiap hari ziarah kubur ke orang tuanya tapi dia mutus tali persaudaraan durhaka dia. Setiap hari ziarah kubur orang tuanya tapi ngambil waris saudaranya durhaka dia. Bahkan merebut waris itu melakukan tiga dosa gede sekaligus. Satu saja cukup untuk pasuan neraka apalagi tiga. Dosa apa itu? Yang pertama dosa durhaka ke orang tua. Yang kedua dosa mengambil haknya saudara. Yang ketiga dosa memutus tali persaudaraan. Semuanya dosa gede-gede semuanya. Itulah kalau kita ingin berbakti kepada orang tua. Ada pun salah jahat kubur semampu anda. Kalau punya kesempatan. Bukan sebagai ke ke ke kegiatan yang harus Meng menghilangkan apa melalaikan menjadikan kita ketinggalan kewajiban-kewajiban. Apalagi Anda sebagai seorang pegawai yang ada ikatan kerja. Jangan belasan sama ziarah kubur ibu saya, mohon maaf ya, keluar dari kantor. Ya enggak boleh. Karena waktunya kerja, ziarah kubur enggak. Dari kantor saja doa nyampe.